Gak simpatik enterprise Siapa dia kalau bukan Cihan Audi Masih bersama Nyuh Al-Hasamah Tama story semuanya Satu baik itu InsyaAllah semuanya Coba boleh dikasih tepuk tangannya Umi, bunda, mana dong? Alhamdulillah, dobbil alamin, terima kasih.